Kecikan lodak Bila aku melapak Begitu tengah Kau tinasan diriku Bener alammu, si oh, kalau begitu, hai kecantikanmu tiada sebanding. Penuh dengan cinta, tali persaudaraan, tali persahabatan, selalu kamu pegang, selalu sama-sama kita jaga. Dua lagu, yo bocoketikong, rong rong lagu toh indah, seso nehal. Ya. Ke, saya ucapkan selamat buat semuanya yang ada di sini, ya selamat datang. Mas Bro Dedak, ingat rezeki itu urusan kustiawaw oh, ya orang dulu disesali ya bujuk ketikung tenang aja <laughs> tapi anda belum beruntung Bang ya Anda belum beruntung ya nggak apa-apa harus sabar <laughs> Intinya harus sabar sabar kita ya. wawahma sobirin rezeki pati judoknya konoseng hati Oke saya kembalikan ke bida dari cantik ya Rara. puno <laughs> <laughs> mantap <laughs>